Ketika kelahiran diwarnai oleh cacat di dalam berbagai anggota tubuh yang tak lengkap Seperti gempa bumi yang datang mengguncang kehidupan Orang tua tak lagi mampu untuk melihat masa depan bagi anak yang tercinta Semua menjadi gelap gulita, Menakutkan mengerikan itulah perasaan yang ada Orang lupa bahwa hidup penuh dengan berbagai kemungkinan Sehingga di kekurangan Tanpa kaki, tanpa tangan Banyak orang merentang karya yang luar biasa Mereka menulis, mereka melukis Mereka begitu merdeka di dalam kekurangan yang ada Ya, merdeka itulah yang kita perlukan Tak terhimpit oleh berbagai kekurangan Tak terikat apalagi tak pernah bergerak dari sana. Tapi merdeka membuat kita sadar pada apa yang ada. Karena kekurangan pun bisa jadi kelebihan. Kekurangan bukan malah petaka jika kita memiliki jiwa yang merdeka. Jadi perhatikanlah kekurangan, cacat bukan masalah. Tapi bagaimana kita mengisinya? Bagaimana kita mewarnainya? mereka yang kita butuhkan Maka karya demi karya akan datang bergantian Dan hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa Mari belajar dari mereka yang tetap menulis Tetap melukis sekalipun tak punya tangan Tetap menyanyi tetap berdendang Sekalipun mata tak bisa melihat dalam berbagai kekurangan Tetap menjadi penghiburan Betapa luar biasanya orang yang punya semangat besar jiwa yang merdeka Bersama saya Bigman Sirahid